パキトラタティ、ヒムバワンカンディクマス、ヤングバウサジャディサンパイカン、トレ、パパ、カポーセクシュラン、リボンダサダルマカシ、トゥバダ、サルウ、タモウンダン、ヤングサダ、ドドディ、コルシウンダン、ウント、タマンタマン、パニティア、ペテルンガラ、セカリラギ、アタスナマ、カトワ、パニティア、 Kepada teman-teman kepanitiaan yang masih ada di luar dipersilahkan untuk segera masuk barikade. Atas perhatiannya k a m i ucapkan ribuan rasa. Terima kasih. Baik saudara-saudaraku, tepatnya di edisi hari Selasa tanggal 27 September 2016. Di acara Tasakuran Sedegah Bumi Panen Raya yang diselenggarakan oleh keluarga besar, masyarakat Desa Kerep, k e c a m a t a n Sulang. Rembang Jawa Tengah Ribuan rasa terima kasih yang tak t e r i n g g a h Kepada teman-teman panitia penyelenggara Khususnya dari ketua panitia Yang sudah percaya banget Dengan teman-teman n y u Palapa b a r o meter Dangdut Kuplo Jawa Timur Yang dihadirkan untuk menghibur m a s y a r a k a t k e n Dan sekitarnya Juga selamat bergabung kepada Laskar Stres カタルナ、カラプリカリ、ワニプリフ、ダンプラニアガンカブナ Terima kasih atas kebersamaan dari teman-teman Laskar Stres dan dari jajaran tim keamanan menghimbau kepada teman-teman juga seluruh penonton ciptakan suasana aman tertib dan terkendali saya yakin kalau bareng bersama Laskar Stres bareng bersama teman-teman Karang Taruna Desa Kerep acaranya cukup aman tertib dan terkendali karena kerep boten remen tawuran betul k e r a p cinta damai betul Ribuan rasa terima kasih atas kerja sama anda Juga terima kasih kepada jajaran tim keamanan Bapak Polri, Bapak TNI Siang hari ini lagi mengemban tugas Selamat bertugas Dan semoga saja dari awal sampai akhir nanti Bisa membuahkan suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan Selamat datang kepada Bapak Kapolsek Julang Bersama seluruh anggota Bapak dan Ramil Sulang juga hadir bersama seluruh anggota Bapak-bapak Polri yang datangnya dari Polres, dari Satuan Brimob, dari Dalmas Ribuan rasa terima kasih atas kerjasamanya Juga terima kasih kepada Bapak TNI yang datangnya dari Kodim Juga ikut serta memberikan n u a n s a kenyamanan Spesial untuk Bapak Kepala Desa Kerep Ingkang minulyo Bapak Sarmin Astono, juga terima kasih atas kebersamaannya, juga Ketua Panitia kepada Mas Ahmadi m a t o r Sebandun atas kerjasamanya. oke sebuah tembang all artis ini diminta dari bos kalimantan yang hadir pada siang hari ini minta lagu ngelali oke, ngaten, oke. oke saudaraku tiba saatnya laskar stres bergoyang cow kerep e r d a n g d u t all artisnya j c u pak lapa かわい